Ya, jadi kan ada dua sisi, dari sisi konsumen, pengguna, dan di sisi operator kan. Nah, di sisi operatornya ini kan tentu dia kan berhitung, dia kan BUMN persero kan, bukan mata-mata pelayanan publik tanpa perhitungan bisnis gitu loh. Ya kalau memang sudah kurang penumpangnya dan malam, itu kan ya wajar aja kalau dia memutuskan. Karena ini kan siklus perawatan kereta kan juga harus perlu dipikirkan toh. Harian, mingguan Itu kan harus dirawat keretanya Kalau digeber terus Tanpa perawatan itu juga Ketikunya terhadap padalan kan? Nah sementara di sisi lain Sudah dioperasikan begitu Penumpangnya juga sedikit gitu. Jadi kita ini tidak Menurut saya itu tidak bisa Kita harus menekan-tekan Operator itu supaya Dia memenuhi semua kebutuhan gitu loh. Karena KAI sendiri itu Juga banyak masalah kan dari sisi kondisi rananya, itu kan juga KRL bekas itu ya namanya juga KRL bekas di Jepang. Insya Allah sudah 20 tahun lagi, diperhatikan. Sehingga keandalannya itu tidak bisa diharapkan, terlalu tinggi gitu. Saya kira hal-hal itu juga harus diusahakan. Ya. Kecuali kalau pemerintah misalnya memberikan KRL-KRL baru, keandalannya tinggi. Dan biaya untuk perawatan kan masih relatif rendah karena baru. Tapi kereta-kereta sudah -kereta tua gini... Paling masa pakainya tinggal 2-3 tahun, seputarannya tidak ada, tidak dijual lagi. Nah, itu harus diperhitungkan pengoperasiannya kapan. Tapi saya kira kalau penumpangnya banyak, misalnya sesuai juga dengan biaya perawatan yang harus ditanggung, biaya operasional harus ditanggung, saya kira itu dengan otomatis. Sebagai korporasi yang harus mengetahkan apa, dia akan berhitung lah. Seperti pesawat misalnya. Ketika lebaran, malam pun angkut penumpang gitu ya. Tak nah, banyak ya, tapi hari-hari biasa ya, mereka melihat juga kalau tipnya sedih rendah, okupasinya kan untuk apa gitu loh. Saya kira tidak bisa apa semua keinginan harus dipenuhi. Gitu. Di sisi lain pemerintahnya juga tidak memberikan armada yang baru, biaya perawatannya juga termasuk public service obligation juga PSO dana PSO nya subsidi nya juga tidak memadai gitu. Tapi Pak, kalau dilihat juga jadwal kereta api kita dinilai masih tidak ideal karena keterbatasan armada kereta juga. Sebenarnya menurut Bapak bagaimana cara agar perkeretaapian kita bisa lebih menjawab kebutuhan masyarakat? Ya, kalau menurut saya ya harus investasi untuk kereta, untuk perasarana keretanya toh ya kan nggak cukup, termasuk perasarannya, sistem persinyalan dan seterusnya itu juga harus cukup besar gitu. Kalau masih seperti sekarang kan sulit mau berkembang kapasitas angkut, dikembangkan jadi 1,2 juta penumpang tahun 2018, dengannya 2014 mundur lagi 2018 itu juga tidak tercapai kan? Kenapa ya? Karena itu tadi misalnya untuk ...agar headway-nya itu bisa lebih cepat... ...jadi jarak antar kereta... ...waktu kedatangan antar kereta... ...bisa lebih cepat itu... ...itu kan perlu dibangun flyover... ...misalnya di Manggarai... ...atau di beberapa tempat lain... ...kan banyak itu... ...perlintasan-perlintasan... ...yang sebidang dengan jalan raya itu... ...nah itu kalau nggak... ...segera dibuat flyover enggak bisa juga kan nantinya nanti jala, keretanya cepat terus jalannya enggak bisa dibuka-buka Akhirnya kendaraan kan masih macet, macet juga di jalan karena kita mau melintasi pelintasan gitu. itu harus pemda yang harus membangun ya kalau yang kita lihat di luar ya memang seolah KAI ini enggak apa-ngapain kita juga gregetan tapi yang pengingat beban yang dibawanya terlalu besar itu ya tidak mampu mereka mau itu tanpa peran besar dari meriwit yang diangkat setengah juta orang Orang haji hanya 250 ribu. Ketahun kan pemerintah habis-habisan mendukung gitu kan. setahun. Nah ini 500 ribu itu sehari itu. Disuruh operator yang namanya KAI. Emangnya KAI itu siapa? Kemampuannya apa? <tuh. <tuh. Itu juga banyak masalah. Harusnya ini dibuka aja persoalan ini. Supaya jelas. Saya jelas maksudnya itu operatornya. Bapak kemampuannya itu pemerintahnya harus bambang. Dimana sih di dunia ini? Di angkutan perkotaan, lebih-lebih di ibu kota itu diserahkan kepada operator, kalau itu emang nggak ada. Mas. Demikian Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Saya Wendy Lem.